Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Minggu 6 Januari 2019 dibacakan Ardiansyah Irwandi Yusuf kembali di meja hijaukan besok di Tipikor Jakarta Para saksi akan beri keterangan Proyek APBA banyak masalah Sulaiman Abda sebut DPRA segera turunkan tim pansus ke tiap daerah Lintas perlak lokop rawan longsor Sejumlah ruas jalan juga rusak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 Danun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali melanjutkan sidang dengan terdakwa gubernur Nonaktif Aceh Irwan di Yusuf Senin siang besok. Irwan di Yusuf didakwa menerima suap dana Otsus Aceh dari Ahmad di Bupati non aktif Benar Meriah dan menerima gratifikasi. Agenda sidang mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Dalam persidangan sebelumnya jaksa KPK menginformasikan kepada majelis hakim saksi berjumlah dari 30 orang. Selain Irwan Yusuf, majelis juga menyidangkan dua terdakwa lain yaitu Hendri Yuzal, mantan ajudan Irwan Yusuf dan Te Saiful Bahri, pengusaha Aceh yang dikenal dekat dengan Irwan Yusuf. Ketiga terdakwa itu disidangkan secara bersamaan. Irwan Yusuf, Hendri Yuzal dan T. Saiful Bahri ditangkap KPK pada 3 Juli 2018 silam secara terpisah di Banda Aceh. Sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tipikor telah mendengarkan keterangan saksi PLT Gubernur Aceh, Nova Ariansyah. Tadis Pemuda dan Olahraga Aceh Darmansyah, Kepala Bapeda Aceh Azhari, Kepala Birohukum Amri Zaljeprang, Dirjen Odda Kemendagri, Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, dan beberapa saksi lainnya. Darlun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA akan menurunkan tim panitia khusus ke kabupaten kota untuk mengecek seluruh pekerjaan proyek infrastruktur dan non-infrastruktur yang bersumber dari Dana otonomi Khusus Aceh 2018. Seluruh proyek yang bersumber dari dana APBA akan diturunkan tim pansus di masing-masing daerah, kabupaten kota di Aceh untuk mengecek seluruh proyek infrastruktur dan non-fisik. Wakil Ketua 1 DPRA Sulaiman dalam Sulaiman Abda menyebutkan banyak laporan masyarakat tentang proyek pembangunan infrastruktur yang tidak selesai dikerjakan dan kualitas bangunan yang diragukan. Sudalun, Jalan Perlak Lokop, Aceh Timur, masih terdapat banyak jalan amblas rusak dan ditimbun Sor longsor dari bukit. Dari amatan di lapangan, jalan rusak mulai terlihat dari Dusun Krungtuan, Tuan, Gampung Semanah Jaya, Kecamatan Rantuperla, hingga Gampung Penaron Lama, Kecamatan Penaron, Aceh Timur, atau mulai dari titik Nam 26 hingga 43. EJ, toko masyarakat serba jadi Lokop mengatakan 6 km dari dusun Kerung Tuan sampai dusun Sarah Nyala, Gampung jadi di aspal tahun 2014 namun kini telah rusak berat. Karena itu, ungkap EJ, ia mewakili warga meminta kontraktor mengutamakan kualitas untuk membangun jalan perlah lokop yang tembus ke Gayolues ini seperti aspal yang dibangun PT Istaka Karya tahun 1990 hingga saat ini masih bertahan di beberapa titik. EJ mengatakan dari kilometer nol atau dari tepi jalan Medan Banda Aceh atau dari Simpang Gampung Besar ke Kecamatan Serbaja di Lokop sekitar 83 km. Sedangkan dari Kecamatan Penaron ke Kecamatan Serbaja di Lokop dari jarak 40 km sebanyak 4 km tahun 2018 telah diaspal yang termasuk ke dalam pekerjaan segmen 3 2018 dari Otsus Provinsi Aceh. Darlun, satu ekor sapi milik Jamaluddin 40 tahun warga Dusun Kung Baung Gampung Penaron Lama, Kecamatan Penaron, Aceh Timur dim mangsa Harmau liar. Dari informasi yang diperoleh anggota Polsek Serba dan anggota Koramil Penaron langsung turun ke lokasi kejadian untuk memastikan kebenaran informasi itu. setelah tiba di lokasi anggota menemukan satu ekor sapi dalam keadaan mati dengan kondisi perut sapi tersebut keadaan robe akibat di dimangsa harimau liar. Menurut informasi yang diperoleh dari warga bahwa sapi yang dimangsa oleh harimau tersebut sebanyak dua ekor, tetapi satu ekor dilepaskan oleh harimau liar itu. Jarak dari lokasi kejadian ke pemukiman warga kurang lebih 3 km. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sindarlun Pulau Balai bukota Kecamatan Plobanya Aceh Singkil menjadi desa wisata. Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengucurkan anggaran 2 miliar untuk mendukung proyek desa wisata Pulau Balai. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga C. Singkil Surkani mengatakan Pulau Balai menjadi desa wisata pertama di daerahnya. Lantaran desa tersebut merupakan tujuan pertama wisatawan lokal maupun asing sebelum mengunjungi objek wisata lain di Kepulauan Banyak. Menurut Surkani, dalam mengembangkan desa wisata Pulau Balai, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelontorkan anggaran Rp2 miliar. Antara lain untuk membangun lima unit bungalow, kotek, resto dan taman lanmak desa wisata Pulau Balai. Dari Lundruas Jalan Terung Campi Kecamatan Gelumpang Baru menuju Gampung Pasilo, Kecamatan Kembang Tanjung Pidi, kini rusak kembali. Jalan tersebut telah diaspal sekitar 1 km pada tahun 2018 sebagai akses sarana evakuasi warga pesisir. Kerusakan pinggir jalan tersebut sekitar 30 km sekitar 30 meter akibat tidak adanya tanggul pengaman. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kerusakan jalan akan meluas. Badan jalan yang rusak akan ditangani pada tahun 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR PD, seperti disebutkan Kabit Rehab Rekon Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBDP di Fauzan. Ia menyebutkan Jalan Terung Campli menuju Pasilo yang ambruk sekitar 30 meter. Jalan itu telah diaspal dengan anggaran pada program Rehab Rekon sekitar 2 miliar rupiah pada tahun 2018.